Ashirwallahu ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu laa nabiyya ba'dahu Allahumma rizqna 'ilman naafi'a wa rizqan wa 'amalan mutaqabbala Allahumma amin kita lanjut ke pembahasan tadi pertama suci dari hadas dan juga junub pertama kita harus tahu dulu apa makna hadas dan wudhu dan makna hadaf di sini, ambil dari kitab fikih iman haji, fikih syafi'i juga, ya. Jadi, ana berusaha, kita berusaha uh, untuk mengambil istilah-istilah dan definisi-definisi dari madhab syafi'i juga, ya. Jadi, diusahakan tidak keluar dari madhab, ya. kecuali jika ada yang bertentangan dengan yang benar. Maka insya Allah akan kita Klarifikasi semampunya Wallahu Wallahualam Hadat menurut bahasa adalah sesuatu yang baru Hadat menurut bahasa Adalah sesuatu yang baru Adapun menurut syara Hadat adalah suatu kondisi Yang dialami Anggota tubuh Suatu kondisi yang dialami Anggota tubuh Yang mengakibatkan tidak sahnya sholat Koma Yang tidak mengakibatkan Tidak sahnya sholat koma. Atau hal lain Yang sama hukumnya dengan sholat Jadi hadas menurut syara' adalah suatu kondisi Yang dialami anggota tubuh Yang mengakibatkan tidak sahnya sholat Atau hal lain yang sama hukumnya dengan sholat Maksudnya membutuhkan apa? Membutuhkan kesucian Kesucian dari hadas Contohnya membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, uh, Al-Quran bukan membaca Al-Quran, menyentuh Mushaf, menyentuh Mushaf, sebagian madhhab sebagian ulama mensyaratkan berkondisi suci, bersih dari hadat, apalagi najis, itu yang situ udah, udah semua, udah semua atau hal lain yang sama hukumnya dengan dengan sholat. Nah hadas itu terbagi menjadi dua, hadas terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau misalnya hadas kecil, itu suatu kondisi pada empat anggota tubuh. Ya, suatu kondisi pada empat anggota tubuh. Sebagaimana sebelumnya pekan kemarin telah kita katakan suatu kondisi yang Terjadi yang ter, Terkena atau ada pada Empat anggota tubuh Yang diperkirakan dapat menyebabkan Tidak sahnya sholat seseorang yang, menyebabkan, yang diperkirakan dapat menyebabkan Tidak sahnya sholat seseorang Dan empat anggota tubuh tersebut Adalah wajah Dua tangan Kepala Dan dua kaki Ini saya malah gak dapat ini Capek-capek ngomong capek, gak dapat ini Terburu-buru ini atur ini mesti atur yang melaporkan. Atur ini selama <tuh -tuh> <tuh -tuh> ini orang lihat atur polos ternyata begini lah. <tuh> <tuh -tuh tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh> nyantai nyantai. <tuh -tuh> Oke, okay, jadi itu hadaf kecil. Jadi hadaf kecil hanya terkena atau diwajibkan untuk menghilangkannya pada empat anggota tubuh yaitu wajah, dua tangan, kepala dan dua kaki. Dan hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu ya kan. Makanya untuk empat hal tersebut, jika sudah berwudu maka seseorang boleh melaksanakan salat atau semacamnya. Kemudian hadas besar itu kondisi yang dialami oleh sekujur tubuh. Jadi bukan hanya empat anggota tubuh yang tadi kita sebutkan, melainkan sekujur tubuh. Uh, keseluruhannya Dan diperkirakan Dapat menyebabkan solat atau hal lainnya Yang hukumnya sama dengan solat itu tidak sah Jadi misalnya so, misalnya uh, Membaca Al-Quran itu, itu untuk orang yang berhadas besar Itu tidak itu boleh Dalam artian jika dia junub Tetapi Di antara hadap besar itu adalah haid dan nifas ya kan? Nah orang yang haid dan nifas itu apa? boleh membaca Quran Yang lebih rojih dari para pendapat ulama adalah boleh Ya, Yang lebih rojih dari pendapat ulama itu boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas Jadi hadaf besar itu tidak semuanya mengharamkan membaca Al-Quran Ketika dalam kondisi itu Melainkan yang diharapkan dengannya Atau ketika dalam kondisi itu membaca Quran adalah Junub Baik disengaja junubnya atau tidak, tidak. Ya. Dan hadat besar ini berbedanya dengan hadat kecil tidak. Hanya didapat dengan cara Maksudnya hanya didapat Hanya bisa dihilangkan dengan cara mandi Dengan cara mandi Jadi kalau misal orang junub Kemudian dia punya air dan sebagainya Kemudu aja Nah itu tidak tidak sah Pencucinya, meskipun kalau orang junub, misalnya setelah berjima misalnya, kemudian ingin tidur itu disunahkan wudu, ya disunahkan wudu. Dan sebagian ulama juga membolehkan bagi orang yang junub masuk ke masjid setelah berwudu. Sebagian ulama membolehkan seperti itu. Tetapi wudu tersebut setelah junub itu tidak menjadikan hukum junubnya hilang. Melainkan ia hanya pelegalisir atau sunnah untuk beberapa hal Ya, Nah jika sudah mandi maka seseorang dapat melaksanakan beberapa hal yang tadinya dilarang Nah jadi syarat yang pertama itu adalah suci dari yang namanya hadas dan juga apa junub Hadas tadi kita sudah tahu hadas kecil dan hadas besar Berarti seseorang yang mau sholat dia wajib untuk bersih dari yang namanya hadas kecil Seperti Oh, okay. uh, setelah buang angin Ya harus Membersihkannya dengan wudhu Kemudian Maksudnya menghilangkan keadaan hadas tersebut Dengan wudhu Selain itu apalagi Tidur Dan lain-lain Kemudian juga dari hadas besar Sehingga orang yang haid dan nifas Dan yang junub itu dilarang untuk sholat Kecuali Telah mandi Dan mandi tersebut wajib untuk diniatkan apa? Diniatkan menghilangkan hadas, baik hadas umum atau hadas kecil atau hadas besar, ya. Diniatkan dengan itu. Jadi bukan mandi secara adat saja, misalnya seseorang uh, apa namanya junub, ya. Kemudian dia mandi dan mandinya dia tersebut tidak ada maksud ibadah, tidak ada maksud untuk menghilangkan hadas besar sama sekali. Nah dalam hal seperti ini dia tidak sah dia dikatakan sebagai seorang yang suci dalam hal ini, ya. dalam hal ini tidak dikatakan sebagai suci, karena mandinya dia tidak dimiutkan untuk menghilangkan hadar. Oleh karena itu vital sekali hal seperti ini, niat kan, sasarannya niat dan juga dia harus tahu niatnya itu kemana, begitu. Okay, paham di sana? Wajahnya abah dan juga junub. Nah kalau junub kita tahu kita mana junub. Junub uh, makna uh, bahasanya adalah jauh, ya kan? Karena orang yang junub itu adalah orang yang jauh dari hal-hal yang diperintahkan. Sebagaimana solat dia tidak boleh untuk solat. Ya, tetapi kalau misalnya orang yang junub kemudian sahur kemudian fajar. Fajar Fajar Syodiq dan ya berarti sudah ini subuh lewat subuh dia tetap junub itu sah atau tidak puasanya sah atau tidak atau tidak sah ya entuklah pengalaman hal seperti ini junub nah baik itu karena mimpi baik itu karena jima baik itu karena disengaja nah kemudian dia sahur sahurnya sah tuh nah kemudian azan subuh dan dia belum mandi. Sekarang puasanya ada bagian dia masih dalam kondisi tidak suci berarti berhadas besar. Nah di sini dia sahi atau enggak puasanya sahi ya enggak. Puasanya tetap sahi. Tetapi jika dia setelah itu sholat subuh sahi atau enggak sebelum mandi enggak sahi. Bagaimana jika misalnya seseorang junub tidur? Kemudian tidak sempat sahur sampai kemudian jam 8 baru bangun. Jam 8 baru bangun. Nah sekarang dia bangun dalam keadaan junub, ya dan belum sholat subuh dan tidak sahur. Nah sekarang puasanya itu dia sahih amba. Lah. Masih sah. Bagaimana jika untuk puasa sunnah? Untuk puasa sunnah. Ah di sini yang masalahnya untuk puasa sunnah. Karena kalau misalnya puasa Untuk puasa sunnah Dan dia belum meniatkan dari malamnya Dia baru meniatkan pada pagi itu ketika bangun Dalam keadaan junub Ah puasa ah? Gimana? Nah ini yang siang Allah alam, Anda sendiri belum bisa memastikan sah atau tidak Kalau dibilang sah Dia belum berniat sama sekali Dan juga Dia Kalaupun dia berniat Dia pada saat itu dalam kondisi yang uh, Junub Berharga besar ini susah juga. Tapi kalau misalnya dibilang tidak sah, apa dalil yang menyebabkan dia tidak sah? Allah alam. Apakah seorang yang berniat puasa itu harus dalam kondisi tidak junub? Nah itu kan nggak ada, nggak juga. Tapi Allah alam. Dan kasus seperti ini juga jarang sebenarnya kan? Jarang atau abis uh, apa junub kemudian baru bangun jam 8 gitu misalnya jarang ya? Ya jarang ya Insya Allah ya. ya. Anda cuma meyakinkan saja, meyakinkan antum. Ya itu junub, jadi bersih dari keadaan hadas dan juga junub dan dua-duanya adalah keadaan yang bersifat ma'nawiyah, ya kan? Hal ma'nawiyah. Jadi bukan hal bukan bukan keadaan yang bersifat hisiyah. Melainkan ma'nawiyah, karena yang nama junub ya itu tidak kelihatan, antum tidak bisa melihat orang junub kayak mana bentuknya. Ya? Di sini Alhamdulillah, kalau anak Terawang tidak ada yang sedang junub. Ya, Insya Allah nggak ada. Kalau tadi kita baru sholat isya ya, kalau misalnya ada ya batalin sholatnya, langsung mandi. Ya, begitu juga dengan orang yang berhadaf. Kalau misalnya orang yang berhadaf kecil, misalnya ketawan, bagaimana ciri-cirinya? Eh itu ketawan siapa yang baru buang angin ni. Maka ketahuan semua orang, baru buang angin kemudian mawajah merah warni oh, tanda tanda berhadaf kecil ini. Ya kan, nggak ketahuan Makanya yang bersifat Ma'nawi, orang yang jurut tidak ketahuan dan orang yang baru baru buang air kecil apun besar tu enggak ketahuan kan bentuknya mana ada perubahan apa enggak enggak ketahuan makanya disebut ma'aniwi kemudian toharoh atau lugatan menurut arti bahasa an-nadzofatul wal khuluu minadhanas suci dan lepas dari dari kotoran suci dan lepas dari kotoran Wa syar'an dan secara secara syariat rafu 'an man'i al-mutarattabi 'ala al-hadathi aw an-najas rafu man'i atau bisa juga rafu man'i shalatil mutarattabati mutarattabi 'ala al-hadathi bisa ya Atau di sini tulisannya najis. Najis, awin najis. Ya. Hah? An najas. Ya, di proses adalah an najas. Yang lebih sahih adalah an najas. Yang lebih sahih adalah an najas bukan an najas. Dan menurut syariat istilah syara' adalah menghilangkan halangan. Nah, halangan di sini mana? Di sini maksudnya halangan solat, karena kita berbicara tentang solat. Tapi bisa juga halangan solat atau perkara-perkara ibadah yang diwajibkan suci untuk melakukannya sebelum melakukannya. Yang itu berupa hadaf atau najis. Itu adalah toharo. Jadi, bisa hadaf, bisa juga najis. Dan najis, apakah najis itu? Kita ambil lagi najis makna dari najis. Najis secara bahasa berarti segala hal yang menjijikan, khabis, khabis itu secara bahasa, ya, secara bahasa, sesuatu yang menjijikan. Nah, menjijikan di sini sebenarnya relatif ya. Kadang bagianan jiji, bagian antum enggak, ya kan? Dan kadang antum bagianan menjijikan. <laughs> enggak kan kan. Yang menjijikan di sini juga relatif. Apakah dengan itu kalau misalnya menganggap antu menjijikan misalnya, berarti najis tidak. Ini secara bahasa aja. Nah, misalnya ludah. Ludah itu menjijikan kan? Kecuali punya sendiri. Ludah itu menjijikan, ya. Bagi punya orang lain. Tetapi apakah itu menjadikannya ludah tersebut najis? Tidak. Secara syariat tidak najis ludah itu. Bahkan An-Nawi Al-Bantani dalam uh, Tarsih ala Syarah Ibn Qasim Ibn Qasim itu Maksudnya Fathul Qorib Mata Nabi Suja'an uh, Ada disyarah oleh Ibn Qasim Fathul Qorib Disyarah oleh Anawi Bantani ya. Nah dalam kitab tersebut Ditulis Perihal Mencari berkah dari Ludah wali. Mencari berkah dari ulama wali. An-Nawi al-Bantani yang waktu itu kitabnya kita bahas juga alhamdulillah. rahimallahu. Nah, di situ ditulis oleh beliau, ya bisa juga kita mencari berkah dari ludahnya para wali. Gimana? Silakan aja. Nah, di sini memang menjijikan tapi ya beralasan juga bisa mereka beralasan walaupun mereka belum tentu melakukannya beralasan juga bahwasanya ludah itu bukanlah sesuatu yang najis ya kan? Ia ya, hobis si menurut antum tapi kalau ludah ludahnya wali kan enggak dikiaskan dengan siapa? Dikiaskan dengan Rasulullah saw. Coba di Al-Masohi Al-Bukhari ada salah satu sahabat yang wajahnya diliputi dilumuri oleh ludah oleh Rasulullah saw. Ya karena ludah Rasulullah juga berkah, berkah, uh, bekas minum Rasulullah dan lain-lain. Bahkan dalam Raudatul Talibin atau jangan-jangan saya waktu itu saya tandain ya, perihal masalah apakah kotoran Nabi atau tinja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu najis atau enggak itu ada pembahasannya di sini di kitab ini Raudatul Rau Talibin. Namun sudah lama saya bacanya jadi saya lupa di mana halamannya berapa. Nah di sini kalau tinja itu sudah sudah, sudah jelas dia khabits dan juga najis secara syar'i. Nah, tapi ada beberapa hal yang juga khabits secara urfi adat kita, namun dia secara syar'i dia tidak najis. Seperti apa? Ingus. Baik itu yang cair ataupun yang padat bergumpal, itu semua kan khabits bagi kita. Tetapi dalam syar'i itu tidak najis. Sehingga ketika seseorang misalnya dia sajadahnya ada ingus Belepotan itu tidak masalah. Tidak masalah karena tidak najis. Ya. Dan najis itu secara bahasa nih sesuatu yang yang menjijikkan. Namun menurut terminologi syara, istilah syar'i, najis adalah hal menjijikan yang menyebabkan Solat tidak sah. Walaupun definisi ini terlalu singkat ya, tapi tidak masalah hal menjijikan yang menyebabkan solat tidak sah. Di sini dicontohkan, contohnya darah dan air seni. Di dalam fikih manhaji di sini disebut contohnya darah dan air seni. Menurut dalam fikih Syafi'i, darah itu najis di Dan juga keyakinan sebagian besar kaum muslimin di negeri ini darah itu najis, ya. Walaupun yang wallahu a'lam lebih sahih bahwasanya darah itu tidak najis darah manusia, maksudnya darah manusia. Kalau misalnya darah hewan yang halal dimakan itu najis ya, najis. Adapun darah manusia itu tidak najis, ya. Dan air seni dan air seni di sini maksudkan adalah air seni manusia dan juga binatang yang uh, kalau di sini air seninya semua yang namanya air seni itu najis ya baik itu air seni kambing sekalipun kalau dalam fikih syafi'i air seni kambing dan tinjanya itu najis ya namun dalam Hanbalit tidak dan yang lebih sahih walaupun adalah yang tidak najis yang ya, maksudnya yang hewan yang bisa dimakan. Hewan yang bisa dimakan Yang boleh dimakan secara syar'i, Tinjanya dan Air seninya itu tidak, tidak. najis Jadi kalau menginjaknya Sengaja atau tidak, ya tidak batal Antum wudunya ya? Tidak batal Maksudnya tidak batal disini Antum biarkan misalnya tai, kotor, oh. <laughs> maaf, maaf. Kotoran ayam misalnya <laughs> Keceplosan <maaf. laughs> Sudah lama saya tidak mengucapkan itu <laughs> kotoran ayam misalnya kemudian antum injak sengaja gitu nah, setelah itu antum sholat kalau antum menganut pemahaman hanbali dalam kasus ini ya tidak masalah tetapi kalau antum menganut pemahaman syafi'iyah dalam masalah ini bermasalah antum batal sholatnya tidak sah sholatnya tidak sah melainkan wajib bagi antum untuk untuk membersihkan tm41 itu ya. tapi itu tidak menjadikan Batal wudunya, nanti. Bagi misalnya antum meyakini bahwasannya kotoran kambing, gitu. Kotoran kambing yang bergumpal itu atau yang berbentuk bulat-bulat dan sebagainya, nggak usah di deskripsikan di sini. Ya. Nah itu antum terkena akannya, menginjaknya. Nah, antum memegang makhluk syafiri. Ya. Nah di sini antum menganggapnya najis. Nah yang wajib bagi antum apakah berwudhu atau menghilangkan bagian yang kena itu? Yang mana yang sahih? Atau antum belum hmm? faham? Menghilangkan bagian yang terkena najis, tergambar kan? Tergambar? Atau ada yang gambarkan dengan yang lebih ekstrimlah. Misalnya, misalnya nih, kita sudah sepakat tinjau manusia itu apa namanya najis ya? Sepakat ya? Anu sepakat Insyaallah ya. Atau antum punya madhab sendiri, ya? terserah. Tapi yang ini kita sepakat semua. Kalau antum punya berarti bertitah, masalah antum tak dianggap ya. Nah. Kita sepakat tinja manusia najis Kemudian ada ada orang gila misalnya Buang kotorannya Dan membuangnya secara ya Bukan membuang diambil terus dibuang gitu Enggak, tapi dia buang secara alimnya di sana di jalan Kemudian tidak sengaja kita menginjaknya Tepat ya. Dan nempel banyak di kaki kita Di Disini kita sudah sepakat bahwa itu najis Ya Nah sekarang yang wajib bagi kita Apakah kita berwudu untuk menghilangkan Kenajisan tersebut Atau cukup menghilangkannya Mencucinya dengan air hmm? Cukup Cuci dengan air Bagaimana kalau kita cuci pakai tisu Boleh apa enggak Gimana tu Selama yang penting menghilangkan Yang penting menghilangkannya Ya, Yang penting menghilangkannya Hilangkan dia tapi yang lebih baik pakai air tentu saja Susah kalau misalnya di kaki terus pakai batu ya gimana Susah kan Masih ada warna-warninya itu masih ada Iya ya. Tapi ya. lebih baik pakai ini Tapi kalau misalnya kita sudah mencuci pakai air Ternyata baunya itu masih Kecium Akhirnya tidak masalah Kalau baunya tercium tidak masalah Lebih baik Usahakan agar jangan menciumnya <laughs> Oke jadi begitu Nah Kemudian air sini tadi yang dimaksud di sini air seni manusia, air seni binatang semuanya dalam fiksi syafi'i. Ya. Tapi yang lebih sohih kalau misalnya air seni binatang yang bisa kita makan yang secara syar'i itu tidak najis sehingga kita ketika misalnya ada ada kuda misalnya sedang bertarung sama lawan jenisnya kemudian tiba-tiba kencing sembarangan blek boton ke mana-mana kita terkena. Nah di sini kita tidak terkena najis. Oke okay. Berbeda jika misalnya keledai. Keledai itu haram. Ah, ha? al-himar al-wahsy. Al-himar al-wahsy itu keledai liar, keledai, keledai itu haram. Kalau misalnya zebra itu tidak haram, itu himar ahli namanya. Himar ahli. Nah, kalau misalnya himar wahsy atau keledai uh, kencing kemudian terkena kita. Najis atau tidak? Najis, berarti wajib bagi kita untuk membersihkan yang terkena akarnya. Kalau misalnya pakaian, wajib untuk dicuci, bukan dengan batu ya. Jadi kencingi apa keladei atau dikencingi singa, singa kemudian singa. dengan batu dioles oleh si sama aja nggak bakal hilang deh. Ya. Harus dengan air atau yang lainnya. Jadi nggak boleh istijmar dengan batu dan semacamnya. Kemudian kita ke Taharoh pertama yaitu butu. Nah jadi di sini ada wudu dan lainnya yang namanya taharoh itu memiliki 4 media ya kan? Empat media. Media pertama media air. Nah media di sini maksud saya adalah wasilah ya, wasilah bukan wasilah nikah atau wasilah apa? Wasilah media perantara. Ada air, ada debu atau bisa juga dikatakan tanah. Ada juga batu atau yang dikiaskan dengan batu dan juga penyamak dan juga pe penyamak ngerti? Jadi nanti insya Allah akan nggak tahu di mana itu akan ada hukum menyamak Pernah dengar menyamak? Um oh belum dengar Oke, insya Allah ya barusan dengar nanti akan diperdengarkan kapan-kapan. Menyamak itu ya membersihkan kulit binatang yang baru disembelih. Misalnya untuk menyembeli kambing ya, nah itu kan ada beberapa yang bagian dalamannya itu yang harus disamak, dikuliti di terus dibersihkan dengan cara yang cara penyamakan, sehingga kulit tersebut bisa dimanfaatkan dan ketika dimanfaatkan dia tidak berhukum najis, gitu, ya. Misalnya, kalau dalam fikih syafi'i itu kan hewan semacam Ular tuh bisa disamak, berarti nggak najis itu, karena nggak termasuk daging. Tapi yang lebih sahih kalau awal-awal anda berpegang hewan yang haram dimakan, kulitnya haram untuk dipergunakan, seperti kulit harimau, kemudian disamak dalamannya sehingga bersih. Nah kemudian apa? Dipakai atau dipakai sebagai dompet dan sebagainya. Kalau yang Maktab Syar'i tidak masalah, tidak masalah. Tapi yang lebih Sahih bahwasannya itu tidak boleh, karena gini-gini hewan tersebut ketika disembeli yang haram dimakan, otomatis jadi apa? Jadi bangkai kan? Jadi bangkai. Dan bangkai itu hukumnya apa? Najis, ya. Kan? Seluruhnya sudah. Kan? Seluruhnya najis jadinya. Jadi yang lebih rojih sebenarnya walaupun alat. Tapi kalau misalnya ada yang mau Menyikuti malam syafi dan masalahnya silakan aja Ular dan semacamnya itu Tidak bisa dijadikan sebagai Barang sehingga Tidak bisa dikatakan suci Jadi media Untuk mensucikan itu Ada air Dan ya juga debu atau tanah Yaitu untuk klayamun Atau juga untuk membersihkan Salah satu e, Membersihkan kotoran yang Menempel di Bejana atau semacamnya dari gilatan anjing ya. ya, Itu bisa dengan dengan debu Salah satunya Di salah satu dari tujuh yang disyariatkan Kemudian Bisa juga dengan hajar Batu ya kan Dalam istinja, istijmar Dengan batu atau Yang semanzilah dengan batu Selama itu bisa menghilangkan Seperti tisu misalnya Kalau misalnya seseorang Membuang tinjanya di WC kemudian Dengan tisu dia ceboknya, maka itu sudah masalah. Selama memang benar, bisa menghilangkan najisnya, walaupun yang lebih lebih baik dengan air. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyamak itu medinya. Jadi itu alat-alatnya atau medianya wasilahnya. Kemudian, kalau dari tata caranya itu juga ada empat, yaitu wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Tata caranya, ada wudu tayamum, mandi dan menghilangkan najis. Kalau wudu, tayamum dan mandi itu untuk yang hadas, ya kan? Ya, ya. Kalau menghilangkan najis yaitu untuk yang najis. Ya, ya. karena antum enggak ya. bisa antum kena najis di leher antum. Kemudian antum wudu, itu ya tetap aja menas, enggak enggak bakal ini, enggak bakal hilang najisnya sebelum antum menghilangkan najis yang ada di leher. Merti enggak? Kayak begitu ya. Atau enggak ngerti antum? Ah, ini ngerti kan ya? Bawa pada Insyaallah. Insyaallah. Indonesia banget insyaallah ya. Kalau apa-apa ditanya ngerti enggak insyaallah? Ngerti enggak insyaallah? Enggak ada rasa syukurnya alhamdulillah gitu. Insyaallah. Jadi ngerti itu seolah di masa depan ajalah insyaallah. Terus <tik> kenapa? Karena takut ditanya sebenarnya. Oke, kemudian bersuci atau taharah dari hadas. Nomor satu adalah berwudu. Berarti ini tata cara pertama yang tadi kita sebutkan ada wudu, mandi, tayamum dan izalatun najasa. Yang pertama wudu. Ar-wudu, wa huwa bidhommil waw. Isti'malul ma'i fi a'dho'in makhsushatin makhthuth mutaharahatan bi niyatin wa ma yatawadda'u bih. Di sini lafal isti'mal di sini ainul ra'snya -ra itu dihapus itu. Wudu bidhommahkan dengan waw berarti wu wu ya wu bukan wa wu. ada wudu dan ada wadu ada wudu dan ada wadu kalau wudu artinya adalah perbuatan menggunakan air untuk anggota <laughs> untuk anggota anggota badan untuk anggota anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat malum ini zaman Majapahit yang dimulai dengan niat, oke. Okay. Mempergunakan air untuk anggota-anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat. Walaupun di sini definisinya terlalu ringkas dan kurang padat, namun ya, yang penting kita sudah mengenal apa itu wudhu. Anggota-anggota badan tertentu dikatakan begitu kenapa? Karena tidak semua anggota tubuh itu disyaratkan atau diharuskan untuk membasuhnya. Bahkan jika membasuh anggota selain yang diharuskan itu bisa menjadi bidah. Seperti antum apa wudu kemudian diakhirannya apa antum menambahkan usher. Itu wudu. besok gitu lagi. Nah, ini memang menjadi bidah. Hmm. Ya. Jadi anggota-anggota wudu yang tertentu. Adapun dengan fathah menjadi wau wudu. Makanya kata waduk itu juga bisa berasal dari wadu, Wal wadu. Itu air untuk ber berwudu air untuk berwudu. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati Lailatul Isra'. Permulaan diwajibkan berwudu bersamaan dengan permulaan kewajiban salat fardu yaitu pada malam Isra'. Di sini wallahu alam mungkin benar dan wa dha'alah apakah ia benar atau salah tapi bisa dimungkinkan kebenarannya. Uh, Adapun sebelumnya ada juga yang mengatakan dalam tafsir al-kurtubi untuk uh, tafsir surat al-maidah awal-awalnya uh, ayat tentang tayamum dan ayat tentang tayamum di situ kan menyebutkan kaifiyah atau tata cara Berwudu Jadi dan kita tahu bahwasanya surat al-maidah itu madaniyah ya turun di periode Madinah. Nah berarti apakah ketika sebelumnya yaitu pada periode Mekah? itu tidak, tidak. dianjurkan berwudu atau gimana? Kalau kata ulama tetap uh, pada saat itu sebelum periode madinah sebelum turunnya ayat itu wudu itu sudah dianjurkan. Tetapi ayat tersebut menjelaskan apa? Menjelaskan tayamum bukan menjelaskan wudu aslinya. Tapi kemudian ada penjelasan tentang wudu. Apapun sebelumnya ketika periode makkah itu sudah diwajibkan Wudu Atas umat Islam sebelum sholat Sebagai syarat syarat sahnya sholat ya, Jadi bukan berarti Ayat yang turun di Madinah itu Sebagaimana kata perkataan Sebagian ahli usul, usul fikih, Tidak mesti Suatu ayat yang turun berkaitan dengan hukum Itu belum ada sebelumnya hukum tersebut Belum tentu Di antaranya adalah wudu. Tidak ada ikhtilaf di antara ulama' Bahwasanya wudu itu disyariatkan sejak awal, sejak awal apa? Sejak awal disharikatkannya sholat juga. Tidak ada khilaf dalam masalah itu. Para ulama mereka justru tidak, tidak pernah membicarakan masalah itu, karena sudah masyhur di kalangan mereka. Sehingga, Allah alam perkataan ini, insyaAllah benar-benar mudah benar. dan syarat-syarat wudu ada lima. Ayat al wudu kasurutil ghusli khomsah. Yang nomor satu adalah air mutlak. Air mutlak. فلا يرفع الحدثاء ولا يزيل النجسة ولا يحصي سائر الطهارتي ولو مصنونة إلا الماء المطلق. Selain air mutlak itu, tidak dapat menghilangkan hadas. mencuci najis dan tidak dapat digunakan taharah taharah yang lain, walaupun taharah sunnah. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu ma'ul Mutlak. Al almutlak atau maun mutlak. Mutlak itu kan artinya bebas. Kan ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad ya kan dalam usul fikih. Ada mutlak, ada muqayyad Mutlak berasal dari ya, tolak ujungnya, tolak kok. Kemudian kemukoyat berasal dari koid, kaid. Dan dua-duanya adalah bahasa Indonesia. Ada dalam bahasa Indonesia. Kalau mutlak dalam bahasa Indonesia ada. Asal katanya apa? Tolak. Tolak artinya apa? Bebas Pergi ya kan? Tidak ada keterikatan Terhadapnya, itu tolak Makanya tolak angin, membebaskan angin Saya enggak promosi Enggak kelihatan kan? Nah Mutlak itu berarti air yang bebas Maksudnya bebas ini Apa maksudnya? Bebas dari keterikatan yang lazim Yang harus diikat dengannya Baik itu yang bersifat I'dovah atau bersifat sifat nanti akan dijelasan insyaallah jadi yang penting mutlak itu yang, terikat, yang tidak terikat dengan nama lainnya nama lainnya di sini tidak terikat dengan penyandaran nama lain misalnya air mutlak itu air udah air mutlak kayak air yang kita kenal air air udah nah kalau misalnya air yang tidak mutlak berarti air yang mukoyad yang, yang ada kaitan Dikaitkan ada pengikatan dari segi nama dan istilah. Misalnya air sirup, air sirup di sini seringkali kita katakan ya sirup ya kan? Gak bisa kita kan air gitu, jong? Gak, gak jarang sekali ya kan? Kemudian air air apa misalnya? Air combera, pasti kita bilang wah itu air, ya bukan air doang tapi harus dikaitkan dengan air combera. Kemudian, air mani Misalnya ada mani Terus kita bilang, wah ada air tuh enggak. enggak, tapi air mani Kalau air mazi, air mazi Kalau misalnya ada air kencing, ya air kencing Jangan kita bilang, air doang tuh, air doang Terus, ma'un mutlak gitu, enggak <laughs> Walaupun sebagiannya warna putih juga Kelihatan jernih, Tapi itu air kencing Berbeda, nah air kencing di sini, berarti dia ma'un Muqayyad, bukan mutlak Nah tetapi Sebagian ma'un mutlak itu Ada juga yang muqoyat Tapi Takyidnya tersebut Dengan pengkaitan atau pengikatan tersebut Terhadap hal lain itu Tidak tidak mencederai dia Atau tidak Mengurangi status dia sebagai Air yang suci dan menyucikan Atau air mutlak Seperti air sumur Air sumur ya sudah, air sumur ma'un mutlak isinya Terus ya air kan? Terus air laut Air laut maun mutlak Tetapi dia dikaitkan dengan laut Dan itu dia masalah Karena ma'ruf bagi orang-orang bahwasanya air sumur Dan air laut Dan juga air hujan Dan juga air sungai Kecuali sungai yang kotor Dan juga air danau Kecuali danau Ui Air laut kecuali Di Tanjung Priok Periuk Nah itu beda kan Jadi yang ma'ruf bagi orang Walaupun dia terikat dengan laut, sumur uh, Hujan uh, Sungai, danau Yang maruf bagi orang Jika memang danau tersebut diketahui oh, Dia bersih, maka dia menjadi air mutlak Bisa kita kategorikan sebagai air Kita sebut sebagai air gitu aja Sehingga ketika seseorang Turun hujan Dia bisa mengatakan air, air Bisa Tetapi ketika ada orang Buang air kecil, dia tidak bisa Air, air, tidak bisa Ya kan? Nah, bedanya air mutlak dengan air yang hakikatnya bukan air mutlak itu harus kita ketahui. Yaitu lah air mutlak. Fa la yarfa'u al-hadatsa wa la yuzilu an-najasa wa la yuhsilu sa'irath thaharati wa la masnun ila al-ma' mutlak. Nah, tidak dapat menghilangkan hadas dan mencuci najis. Sebentar, kalau misal mencuci najis, kau menghilangkan hadas pasti harus dengan Air mutlak ya ya Menghilangkan hadas dengan air mutlak Antum wudhu dan mandi harus dengan air mutlak Mandi junub harus dengan air mutlak Bukan dengan air kembang Karena sudah berubah warnanya Itu bukan air mutlak lagi Ya, ya. Bisa tidak dengan air kembang? Hah? Dia bisa tidak dengan air kembang? Air yang sudah warnanya dan juga Baunya sudah beda Hmm Air kembang terus baunya bau roh atau apa gitu Kemudian berendam Satu malam Besok dapat kesaktian Kesaktiannya bersin-bersin itu hoci, hoci. Aduh kayak kameha-meha aja ya? Nah nah Air yang disini Ya kalau misalnya antum mandi dengan air kembang itu Ya sah dikatakan mandi benar Tetapi jika diniatkan mandi junub Tidak sah mandi junubnya Antum mandi junub harus dengan air yang mutlak Yang bebas dari keterkaitan dan juga ada Masih dalam kadar asalnya Iya Jadi itu Untuk membersihkan untuk, untuk menghilangkan hadas Sekarang untuk mencuci najis Untuk mencuci najis apakah wajib dengan air mutlak Nah ini pertanyaan Apakah untuk mencuci Badan misalnya dari suatu yang najis Apakah wajib dengan air mutlak Atau tidak wajib Gambaran Misalnya ada kotoran Eh, dari, dari kotoran berusaha apa siang lain, iya najis kotoran lah, ya udah najis misalnya najis enaknya apa contohnya uh, kotoran kambing lah anggap kotoran kambing najis anggap, kemudian mengenai kaki antum lagi seperti yang tadi sudah terjadi mengenai kaki antum, nah kena sekarang apakah menghilangkan kotoran kambing itu harus dengan air yang suci dan menyucikan atau bisa dengan air misalnya air deterjen misalnya nah karena air deterjen udah warnanya beda rasanya beda kalau dirasakan dan juga baunya beda nah sekarang dicuci dengan air deterjen sah atau enggak tetap sah lah hah yang, yang penting kan hilang Yang penting dia hilang kotorannya itu Jadi di sini masalahnya bukan Karena harus dengan air mutlak Tetapi yang penting Hilang kotoran najis yang menempel tersebut Baik itu Badan Pakaian atau tempat Kalau misalnya harus dengan air mutlak Harus dengan air mutlak Untuk Dan mencuci najis itu juga ini salah Ini salah ini terjemahannya Bagaimana mungkin kita mencuci najis apa antum mau mencuci kotoran sendiri? Dicuci najisnya itu? Kapan bersihnya dia? Nggak bakal bersih kan? Nggak ada yang namanya Islam mencuci najis. Ya yang ada mencuci barang yang terkena najis. Kalau najis dicuci, nggak bakal dia sampai kiamat menjadi suci. Ya nggak? Kotoran serigala atau kotoran singa misalnya. Dicuci, dipoles-poles dan sebagainya. Sampai kisong pun tetap aja dia najis. Kotoran kucing juga, sampai kering dan sampai bagaimana dicuci pun tetap aja. Nah di sini maksudnya mencuci benda atau barang atau hal yang terkenal najis, itu bisa dengan apa? Dengan air yang tohir, air yang bukan air mutlak tidak masalah. Antum mencuci dengan air teh misalnya, mencuci pakaian dengan air teh atau dengan air bunga atau dengan air insol dan semacamnya. Ini banyak sekali merek-merek hari ini ya dari tadi nyebutin merek. Air air air deterjen, antum cuci pakaian antum. Kalau misalnya itu tidak sehen, sulit ya. Bau semua baju orang sekarang. Iya enggak? Enggak masalah kalau misalnya kita pakaian terkena najis, terkena kotoran yang najis, kemudian kita cuci dengan air deterjen, pakaian tersebut bukan najisnya ya. Nah, setelah selesai dijemur ternyata kita tanya Pak Kiai ini gimana hukumnya, saya tadi mencuci dengan air yang tidak mutlak Air deterjen. oh tidak bisa Harus pakai air mutlak Susah kan, susah Dan ternyata tanya ibu istri Kai, Ternyata apa yang dilakukan istrinya sama dengan kita Eh sama aja semua Semua sama. Antum juga sekarang kalau misalnya mencuci baju Dengan air deterjen, Masa dibilang tidak sah Berarti najis semua ini isinya, kalau misalnya terkena najis sila. Nah jadi di sini mencuci najis harus diubah dengan mencuci benda yang terkena najis dan itu pun tidak dikategorikan di sini karena tidak harus dengan air mutlak. Nah, di sini karena ditulis selain air mutlak tidak dapat menghilangkan hadas itu benar. Ya, tidak dapat menghilangkan hadas itu benar. Walaupun tetap ada perinciannya yaitu tayamum. Tayamum bisa menghilangkan hadas hukumnya tayammum bisa menghilangkan hadas. Jadi jangan antum artikan, kalau seseorang tidak punya air, kemudian tayammum, dia berhadas sebelumnya, itu berarti, dia belum menghilangkan hadasnya, melainkan hanya melegalisir saja. Tidak. Sudah hilang hukum hadasnya. Sehingga ketika menemukan air, dia tidak diwajibkan untuk wudhu lagi. enggak. Dia cukup menggunakan tayammum selesai. Dan adapun mencuci najis di sini, antum coret saja, karena tidak masuk di sini. Selain air mutlak itu, tidak dapat mencuci najis sangat tidak Air bersih, air tohir Yang tidak mutlak pun bisa mencuci Benda yang terkena najis Dan, Dan tidak dapat digunakan Toharoh-toharoh yang lain Walaupun toharoh -tohar sunnah Ini agak sulit ya uh, uh, Kalau misalnya kita Dengan air biasa misalnya Dengan air Uh, Wipol, kita banyak sekali merek hari ini. <laughs> uh, iya, di sensor, ya dengan sensornya di silent gituan. Aduh, misalnya kemudian dengan itu kita fail lantai yang terkena kotoran anjing misalnya, maksa setelah itu kita jadikan tempat sholat tidak masalah. Tidak harus dengan ya justru kalau dengan air mutlak biasa itu bisa aja baunya tetap tercium malah. Ya enggak jadi tidak masalah dengan air yang suci biasa. Tidak harus suci dan menyucikan. Karena yang suci dan menyucikan itu untuk hadas. Ya. Itu untuk untuk hadas. Adapun yang suci menyucikan ataupun yang suci meskipun tidak menyucikan itu bisa untuk yang najis. Ya. Artinya, nah berarti besok-besok Misalnya antum wudu nih. Antum sudah wudu. Kemudian antum jalan. Nah, ketika jalan ternyata ada ada kucing di pohon kemudian buang air atau gimana gitu kena pala gitu nah kemudian di sini kena di sini? apakah kita wajib untuk menyucikannya dengan air mutlak atau cukup dengan air apa aja yang selama gak najis haa apa aja gak masalah kita cuci sampai bersih selesai begitu ya dan wudhunya walau alam tidak batal itu yang lebih benar jadi antum terkena najis wudhunya tidak batal jadi tidak perlu mengulang wudhunya lagi namun yang lebih baik mengulang lebih baik Terlebih jika misalnya hampir seluruh angkatan tubuh terkena. Lagi-lari lagi di lapangan. Ternyata ada septic tank yang terbuka. Masuk. Ya kan? Nah kemudian. Bayangin <laughs> aja. Ya bayangin aja. Sekalinya kayak gitu kan. Anda bukan mendoakan. Tapi ini bisa menjadi kemungkinan kan. Enggak. enggak. Bukan mustahil juga kan. Nah di sini kan ketika keluar nggak mungkin dia cuman mandi aja gitu, ya baiknya dia wudhu lagi gitulah, karena gimana dia nggak wudhu lagi sih, walaupun dia bersihin gitu, ya enaknya wudhu lagi biar tenang, oke, okay. walaupun toharat al-suna, toharat al-suna di sini maksudnya jika antum misalnya berwudhu, tapi yang antum maksudkan di sini memperbaharui wudhu, maksudnya antum sebelumnya udah wudhu, tapi ya, antum ingin Memperbaharui maghrib, antum sudah berwudu sebelum maghrib. Nah, solat isya berkumandang azannya, antum berwudu lagi untuk mentajudit memperbaharui. Nah, pemberbaharuan ini, apakah boleh dengan air yang bukan air mutlak? Hmm, misalnya air pokarisweet misalnya. Ah, nggak tahu hari ini nih. Ini kayaknya efek bocor sepuluh ribu sana itu. <laughs> dana, nah, nah, itu, misalnya dengan air itu kan bukan mutlak kan, nah, ketika itu, antum wudhu dengan itu, sah ga itu wudhunya ini, nggak sah antum, niat antum, walaupun niatnya benar, tapi tetap sah perbuatannya, karena wudhu di sini pada hakikatnya, pada asalnya dia untuk menghirkan hajat. Dan untuk memperbaruinya, Dia juga harus dengan media Yang digunakan Sebagaimana media digunakan pada milikan hada Beda dengan mandi Antum mandi ah, Mandi ya Bukan mandi junub Atau mandi junub misalnya Antum mandi junub Harus dengan air mutlak Mandi dengan air yang suci dan menyucikan Kemudian pada sore harinya Antum mau mandi lagi Untuk memperbarui Memperbarui semangat spirit Nah, di sini antum mandi dengan air bunga, air mawar. Nah, di sini mandi di sini antum niatkan sebagai ibadah untuk membangkitkan spirit-spirit semangat. Di sini mandi ibadah di sini sah atau tidak? Berpahala atau tidak? Berpahala. Berpahala. Berpahala terus. Walaupun antum mandi pakai air kelapa misalnya. Enggak mubazir ya, niat buat saya. Air kelapa antum mandi dengannya, dan air kelapa itu rasanya sudah bukan bukan air mutlak, walaupun air kelapa langsung dari kelapanya, antum mandi dengannya, kelapa raksasa misalnya, atau nyemplung di dalam kelapanya, nah itu antum mandi di dalamnya itu bukan air mutlak, tapi antum niatkan untuk ibadah, untuk memperbarui, memperbarui semangat, supaya untuk beribadah selanjutnya. Nah di sini mandi antum mandi yang sah, sehingga diganjari pahala. Adapun tadi wudu. Wudhu dengan pakaian itu antum tidak digaji pahala dengannya, karena wudhunya secara zat sudah tidak sah. Adapun mandi, nah karena ini mandi yang sunnah dan juga kalau mandi itu beda dengan menghilangkan uh, hadat di sini dia tidak masalah dengan apa namanya uh, air yang tidak mutlak. Tetapi ketika dia junub, ketika dia junub maka dia boleh untuk melakukan apa namanya. Uh, melakukan apa? Mandi dengan air yang mutlak, itu wajib. Karena perbedaan antara mandi dengan wudu adalah mandi itu rukun-rukunnya berbeda dengan wudu, ya kan? Kalau wudu, rukunnya khusus. Tangan dan sebagainya. Iya enggak? Nah, adapun mandi, antum misalnya mandi antum wudu wudu sunnah, ya. Nah, wudu sunnah antum, wudu untuk memperbaruikan sunnah. Tapi setelahnya sebelumnya Antum udah udo dan masih suci Antum misalnya Cuci muka Kemudian tangan Tapi tidak sampai siku, sah gak lah udo nya? Sah gak udo sah, gak sah. sah lah Gak sah, gak sampai sini Kemudian asal-asalan pokoknya Nah Ada pun mandi misalnya, mandi Mandi kan sekujur tubuh Mandi junub wajib untuk sekujur tubuh Nah, Antum memperbaharui mandi Jadi mandi sunnah di sini antum mandi sunnah Misalnya bagian paha antum Gak antum kena air. Sah enggak mandinya? Sah mandinya. Nah, ya, itu bedanya di situ. Adapun kalau wudu rukun-rukunnya khusus dia ya. dan wajib ketat. Kalau misalnya mandi tidak. Selama antum mayoritas a'la biyah, mayoritasnya itu memang untuk mandi apa? Mencipratkan air ke hampir mayoritas anggota tubuh maka tetap sah dan jika diniatkan ibadah maka insyaallah Allah akan mencatatnya atau atau menganggap sebagai ibadah kemudian air mutlak ialah yang dinamai air tanpa tanpa astaghfirlah tanpa tambahan walaupun hasil sulingan dari asap air mendidih mengerti maksudnya hasil sulingan dari asap air mendidih mengerti ada air mendidih misalnya ada air mendidih antum tutupan pakai apa sih namanya Uh, pokoknya besi gitu, tutup pakai besi. Kemudian ternyata ada bukhor di situ, ada semacam embun itu. Apa namanya? Kalau nah, nanti menguap dan semacamnya. Nah, Abang, uap hasil dari uap itu. Nah, kemudian nanti kumpulkan itu dan nanti pergunakan untuk ludu. Boleh nggak di sini? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah air itu. Sebagaimana embun juga tidak masalah. Walaupun hasil hasilnya dari air asap mendidih atau dilarutkan campurannya Ataupun ada tambahan uh, pada nama air di mana tambahan ini sebagai menerangkan wadah atau tempatnya Misalnya air laut, air laut, air sumur, air sungai, uh, air bejana Pokoknya menunjukkan tempatnya saja Itu ya menunjukkan air mutlak juga Selama air tersebut memang secara zat dikenal dia masih suci Kalau misalnya air laut yang di Tanjung periuk itu yang sudah bercampur dan warnanya sudah tidak karuan itu bukan termasuk air mutlak lagi itu, itu bahkan jadi minyak bukan air Ya, sudah bukan air yang baik lagi juga misalnya air yang air dikaitkan dengan wadah atau tempatnya yang lain misalnya air comberan nah, air comberan di disini ya, antum tahu comberan seperti apa nah jangan beralasan oh ini air memang Wah, dia dimutlakkan atau dikaitkan dengan wadahnya jadi tetap air mutlak pada warna hitam dan berbuih-buih, masya allah. Terus nggak apa-apa ini, air mutlak Enggak, Di sini dilihat dari warnanya dan dari asal kadarnya. Kemudian kalau misalnya air parit, nah parit di sini parit apa dulu? Kalau misal paritnya itu bersih dan asli murni, walaupun airnya berubah warna karena akar-akar, tidak masalah. Seperti Kalimantan misalnya, ada parit-parit, banyak di sana parit-parit, kemudian air tersebut berwarna merah. Karena apa? Karena gambut, tanah gambut, kemudian akar-akar banyak berpengaruh terhadap warna air tersebut. Nah, pengaruh mereka, pengaruh akar-akar dan tanah itu, itu tidak memberikan pengaruh pada hukum, Melainkan dia tetap pada kemutlakannya, disebut sebagai air meskipun dikatakan air gambut atau air apa tetap dia suci dan menyucikan karena warna dan pengaruh bau misal dari air tersebut bukan disebabkan kesengajaan manusia atau kotoran dan semacamnya melainkan itu alami dari Allah Subhanahu wa taala dan sekian dari itu ya hal ini berbeda dengan air yang selalu namanya disebut memakai tambahan seperti air mawar, air ludah, air ingus, air mata, air kuping dan sebagainya Ya, selesai. Di situ aja insyaallah kita lanjutkan untuk air musta'mal insyaallah pekan depan. Ah, bukan, hari Rabu insyaallah. Mudah-mudahan yang hari ini izin masuk ya insyaallah. Dan besok kalau ada yang ikut kajian uh, Riyadus Salihin silakan dan juga kajian Fatul Bari silakan ikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.